Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum رحمان wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin hamdan Kathiran kama Amar, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu taala alhamdulillah puji syukur kepada Allah atas nikmat untuk kita hari ini terutama yang hari ini bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu berjamaah, kemudian sholat zuhur, sholat asar, mudah-mudahan setiap kali kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan selalu juga memenuhi panggilan-panggilan kita ketika kita dalam kesulitan. Karena kaidahnya sederhana, adkuru nih, Ingat aku ketika kalian senang. Nanti aku ingat kalian ketika kalian susah. Jadi jangan ingat Allah pas susah doang. Sehingga nanti balasannya Allah tangguhkan bukan saat kita lagi butuh-butuhnya. Jadi Allah tidak memberikan sesuatu kecuali sebagai balasan terhadap amal kebaikan kita. Dan pemberian Allah itu pasti lebih Karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang Tapi kita jangan Datang ke Allahnya pas butuh doang Pertama secara etika Enggak enak gitu malu Kalau ke makhluk aja kita Sangat besar rasa malunya Apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala Harusnya lebih Sehingga kita walaupun normal Enggak ada masalah eh, Kehidupan semuanya Berjalan lancar Tetap kita menjaga Ibadah kita semaksimal yang kita mampu. Fattakulloha mastatwa'tum. Ittakulloh bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Teman-teman hari ini kita akan bahas tentang uh, akhlak. Dalam hal ini berkaitan dengan berita yang belum jelas kebenarannya atau dalam bahasa medsos itu disebut dengan hoax. Ya atau dalam bahasa Indonesia disebut fitnah. Walaupun sebetulnya fitnah itu adalah serapan yang keliru dari bahasa Arab. Kalau arti fitnah dalam bahasa Arab yang aslinya artinya bukan apa? bukan berita bohong. Fitnah dalam bahasa Arab itu artinya ujian. Jadi dunia itu fitnah, harta itu fitnah, kemusyrikan itu fitnah, itu maksudnya uji ujian al fitnahu ashaddu minal qatl fitnah itu lebih lebih bahaya daripada perang atau daripada pembunuhan nah ini kan udah jadi mainstream tentang kata fitnah di dalam ayat itu diterjemahin menyampaikan berita bohong ya jadi kesannya ya hati-hati jangan fitnah soalnya fitnah itu lebih kejam daripada kalau gitu bunuh aja deh, nggak usah difitnah gitu kan ya bahaya. Jadi itu terjemahan yang keliru dan agak cukup lama bertahan dalam persepsi orang Indonesia karena kita menyerap bahasa Arab keliru. Salah satunya dalam bahasa istilah fitnah, hoax atau berita bohong dalam bahasa Arab itu kadang disebut dengan istilah buhtan kadang disebut dengan istilah bu, buh tan, kadang disebut dengan istilah ifkun atau ifki itu berita boh, berita bohong terus fitnah gak ada hubungan sama sekali dengan berita bohong beda banget tuh nah hari ini kita akan bahas tentang berita bohong gimana menyikapinya terus apa dampaknya kepada kita yang menyampaikan bukan hanya kepada orang yang jadi korban karena kita tahu banget lah rasanya enggak apa-apa deh kita pakai istilah yang common. Rasanya difitnah itu kan pernah difitnah lu? Difitnah selingkuh ya. Padahal enggak ada yang mau sama kita, gimana caranya selingkuh kan? Dan ini nih, fitnah paling kejam nih. Udah sendiri difitnah selingkuh. Mending difitnah udah nikah. Lebih seru kan ya? Mudah-mudahan jadi doa. Tapi kalau difitnah selingkuh, udahlah kita sendiri sering dibully. selingkuh pula. Ini kan nggak enak banget nih difitnah nikung temennya, difitnah nyontek. Malah kan kita nggak nyontek kan ya, cuman e, ngelihat teman ngapain sih lo? Difitnah misalnya nyogok, difitnah e, misalnya ngelakuin hal-hal yang nggak pantas. Kita pasti sering ngerasa difitnah, terutama fitnah yang sifatnya ngadu domba. Fitnah adu domba ini kayak saudara kembar nih teman-teman. Kadang-kadang kita berpikir, saya enggak, eh, enggak ngomong bohong lo ya, saya eh, jujur. Kalau kita bohong namanya fitnah atau hoax, kalau kita jujur ada dua kemungkinannya. Kemungkinan pertama gibah, kemungkinan kedua adalah namimah mengadu domba. Nah kita bakalan bahas tentang etika, moral, akhlak tentang masalah kayak gini Terutama yang ada kaitannya dengan sosial media Karena kita sekarang hidup di era sosial media yang luar biasa Semua orang bisa ikut komen, semua orang bisa bikin heboh Semua orang bisa bikin viral Kalau dulu yang bisa bikin viral cuma media, televisi Kalau sekarang setiap orang yang punya handphone bisa bikin viral, bisa bikin kehebohan Nah bagaimana cara kita menyikapi fenomena-fenomena hoax dan segala macam yang sebagiannya justru merugikan kita sebagai umat Islam. Merugikan kita sebagai penuntut ilmu dan yang lebih menyakitkan lagi adalah merugikan beberapa orang yang kita sayangi di antara para ulama. Nah, ini kita coba belajar ini masuk dalam bab akhlak ya, dalam bab moral. Tapi dalam Islam teman-teman, ketika kita ngomong apa aja Pasti ada hubungannya dengan iman. Ngomongin ibadah hubungannya dengan iman. Ngomongin moral atau akhlak juga hubungannya dengan iman. Sampai ngomongin main aja ada hubungannya dengan iman. Main ada hubungannya dengan iman. Kita have fun, seru-seruan itu ada hubungannya dengan iman. Apa hubungannya? Saya gak mau lihat dari angle larangan ya. Karena saya gak suka dilarang main. Saya pengen ngelihat dari angle boleh nyamain. Tapi hubungannya dengan iman. Salah satunya e, berburu. Kalau dalam bahasa hadis itu memanah. Tapi kalau dalam konteks sekarang, sebagian ulama menerjemahkannya berburu. Apa hubungan antara hobi berburu, nembak, dengan e, iman? Salah satunya adalah iman kepada surga, kepada akhirat. Bahwa Nabi Alaihi Wasallam bersabda, satu anak panah itu akan membuat tiga orang laki-laki masuk surga. Satu peluru, tiga orang masuk surga. Satu peluru. Yang pertama yang bikin pelurunya atau yang bikin anak panahnya. Yang kedua yang nembak. Yang ketiga yang bawa-bawain anak panah. Kalau di sniper tuh asistennya yang ngukur angin, jarak, segala macam. Apa sih istilahnya tuh? Tiga orang masuk surga dengan satu pelu satu peluru satu anak panah dan itu hubungannya dengan akhirat hubungannya dengan iman bil gaib ini menunjukkan Islam itu sebuah konsep yang utuh tidak bisa diparsialkan oh ini mah enggak ada hubungannya dengan agama ada semua tentang kehidupan kita nih ini penting banget mindset basic dalam Islam ya semua hal tentang hidup kita itu ada hubungannya dengan agama jadi enggak bisa dipisahin Ngopi, ada hubungannya dengan agama. Apalagi kopi dibikin sama istri. Itu banyak banget hadis-hadisnya. Kalau ngopi sendiri agak sedikit sih hadisnya. Yang banyak kopi dibikinin istri, terus jalan berdua, ngafe berdua, itu banyak insyaallah hadisnya. Saya ngumpulin yang kayak gitu-gitu. Bahan ngebully ya. Jadi ada semua tuh hubungan dengan agama. Nggak ada satupun masalah dalam kehidupan kita yang enggak ada koneksinya dengan agama, enggak nyambung dengan agama itu enggak ada. Sehingga enggak boleh kita berpersepsi bahwa oh ya usah bawa-bawa agama deh. Enggak. Karena agama itu melekat dalam diri kita. Dalam 24 jam kita enggak mungkin kita enggak bawa-bawa agama. Terus kita kalau agama itu cuman dipersepsikan hanya berada di dalam masjid, dalam sehari kita di dalam masjid berapa jam? Kalau enggak ada taklim. Kalau taklim kan mungkin weekly ya. Lebih ke mingguan. Daily-nya berapa jam sehari di masjid. Paling lama juga sejam. Kalau sholat lima waktunya full lima waktu. Satu waktu misalnya 10-15 menit. Berarti paling lama sehari se sejam. Kalau agama itu cuman identik dengan ketika berada di dalam masjid, sholat, ta'lim. Berarti 23 jam lagi kita gak mau beragama gitu. Kan gak kayak gitu. Karena Al-Islam menhajul hayah, Islam itu the way of life. Yang namanya life itu bukan cuma masjid. Life itu ada 24 jam dibagi 60 menit, dibagi 60 detik dan itu semuanya adalah life. Dan itu semuanya ada hubungannya dengan agama. Jadi kalau ada orang yang pengen memisahkan satu urusan hidup dengan agama, berarti dia sudah memilah-milah hukum Allah, memilah-milah Al-Quran. Yuminuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lain. Enggak boleh kayak gitu. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kepada Islam itu secara utuh. Kalau gitu politik ada hubungannya dengan agama Ustaz. Coba jawab. Bukan hanya ada harus gitu. Sehingga enggak boleh ada istilah Ustaz enggak boleh ngomong politik di dalam masjid seolah-olah politik itu beda dengan Agama, jadi enggak boleh ceramah dengan konten politik. Ini pasti parsial banget pemahaman agamanya. Bukankah Islam itu adalah the way of life? Dan politik itu bagian dari realitas kehidupan. Kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa. Dagang ada hubungannya dengan agama? Banget. Apalagi, status ada hubungannya dengan agama? Wah, enggak usah ditanya. Banyak banget ayatnya. Saya lagi malas saja nyebutin satu persatu kasihan apalagi tuh. Main enggak usah politik dan dagang ya. Main aja ada hubungannya dengan agama. Yang mungkin cuman fun, cuman seru-seruan, cuman asik, cuman ketawa-ketawa, cuman apa nongkrong bareng teman-teman, tapi ternyata semua itu juga ada hubungannya dengan agama. Main aja ada hubungannya loh. Dan agama itu bukan pengen ngatur ya. Masa kalau ada hubungannya dengan agama berarti main juga mau diatur-atur sama agama? Bukan. Agama itu bukan cuman aturan. Agama itu bukan cuman aturan. Agama itu adalah nilai yang menjadi motivasi hidup kita. Coba teman-teman dengar one minute booster saya. Sering ngomongin Fikih enggak? Jarang banget kan ngomongin Fikih. Rata-rata motivasi booster, penyemangat, dan itu bagian dari agama. Karena agama itu luas. Jangan sampai kita menterjemahkan agama sama dengan aturan, sehingga kalau udah dihubungkan dengan agama itu jadi ribet. Banyak boleh, gak boleh, aturan segala macam. Gak gitu-gitu amat sebetulnya agama teh. Aturan itu sebetulnya hanya salah satu elemen dari agama. Tapi di atas aturan itu ada yang lain. Ada iman, ada moral. Di atas aturan. Fikih itu justru bukan yang paling tinggi. Nomor satunya iman, nomor duanya akhlak, nomor tiganya hukum. Di atas hukum ada akhlak, di atas akhlak ada iman. Sehingga ayat-ayat hukum itu rata-rata turunnya belakangan. Ketika Nabi udah sampai Madinah. Justru di pertama-tama Islam itu yang turun ayat iman, ayat akhlak, moral. Belief, faith, sama moralitas. Itu doang yang dibahas. Hukum sedikit porsinya. Baru di Madinah lebih banyak turun ayat-ayat hukum. Itu juga di Madinah agak-agak pertengahan kedua. Bukan paruh pertama. kayak Misalnya ayat hukum. Di atasnya moral di atasnya iman. Contoh hukum anjing. Dalam fikih anjing adalah hewan yang haram dan najis. Kalau haram berarti enggak boleh dimakan, kalau najis berarti enggak boleh disentuh dan di beberapa tempat enggak boleh masuk kayak enggak boleh masuk ke rumah ibadah, enggak boleh masuk ke dalam rumah kecuali dia dalam kondisi darurat atau sebagai penjaga. Ini hukum fikih nih. Kalau disentuh, maka kita harus mensucikannya dengan tujuh kali, eh, apa, tujuh kali dan salah satunya dengan tanah atau debu yang bersih. Enam kalinya dengan air. Ini hukum fikih nih. Tapi jangan menghina anjing, jangan merendahkan anjing, jangan meremehkan status anjing. Walaupun secara fikih dia dianggap hewan yang haram dan najis. Secara moralitas, orang yang memberi minum anjing maka dia dimasukkan ke dalam surga. surga. Lihat moralnya. Nasi minum anjing aja bisa jadi jalan masuk surga. Saking subhanallah ternyata hewan yang dianggap najis dalam hukum fikih, tapi sangat dihargai dalam standar moral, dan bahkan punya pahala tertentu dalam standar iman, yaitu surga. Bukan tanggung-tanggung, bukan cuman dapat pahala kebaikan di dunia enggak sampai surga loh dan surga itu mahal ala silatil ala silatullah ya ghaliah bukankah surga Allah itu mahal tapi dengan hanya ngasih minum anjing aja Allah kasih yang paling mahal yaitu surga kan berarti tinggi banget nilai anjing di mata Allah ya jadi menyakiti anjing neraka membiarkan anjing kehausan kelaparan dilemparin batu Ditabrak lari segala macam. Itu dosa besar. Walaupun secara fikih. Ini adalah hewan yang najis. Makanya saya bilang agama kita itu luas. apa, komplit banget. Ada standar hukum. Ada standar moral. Ada standar iman. Bukan berarti yang standar hukumnya haram. Artinya standar moralnya harus diperangi. Belum tentu. Banyak yang haram secara hukum. Malah harus disayangi secara moral. Salah satunya an anjing, walaupun tidak semuanya ya. Atau secara uh, hukum dia hewan yang tidak boleh dimakan, tapi secara moral dia hewan yang bahkan menjadi kesayangan. Seperti kucing, kesayangan nabi, kesayangan sebagian sahabat yang ahli hadis. Dan secara iman seorang perempuan yang membiarkan kucingnya kehausan dan mati, Maka kata Nabi, aku melihat perempuan itu di dalam dasarnya neraka, kornya neraka. Berarti ada standar fikih, hukum, ada standar moral, ada standar iman. Sehingga kalau kita menganggap agama itu cuma fikih, itu baru sebagian kecil dari agama. Agama bukan cuma fikih, Islam bukan cuma hukum, tapi dia adalah nilai yang menjadi motivasi hidup kita. Uh, agak panjang sih ini kemana mana ya. Balik lagi kepada masalah akhlak. Uh, kita bahas tentang masalah moral tapi ada hubungannya dengan iman. Karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Innas sama wal apa? wal basara wal fuad kullu ulaika kana mas'ulas pendengaran, penglihatan, dan lisan, hati, perasaan, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi menyakiti perasaan orang lain, berdosa. Membahagiakan hati orang lain, berpahala. Artinya semuanya ada hubungannya dengan akhirat. Sehingga ketika kita ngomongin tentang moral, kita enggak cuman ngomongin tentang masalah dunia, tapi kita juga ngomongin masalah akhirat, teman-teman. Ini yang dibangun Ketika Nabi berdakwah di Mekah, bahawa kita ini hidup dua kali, bukan sekali. Jadi apa yang kita lakukan, mau itu ibadah, mau itu akhlak, mau itu dagang, mau itu main, mau itu ketawa, mau itu diam, mau itu tidur, mau itu sadar, semuanya ada hubungannya dengan kehidupan yang berikutnya, yaitu akhirat. Tidak ada satupun yang kita kerjain di dunia sekarang, bahkan ngedip aja, itu enggak ada yang enggak ada hubungannya dengan akhirat ngedip. Misalnya kita enggak sengaja nih ngelihat aurat, ngelihat seorang cewek lewat dia pakai pakaiannya mungkin belum tertutup dengan baik, akhirnya kita enggak berkedip. Itu di akhirat ada masalah tuh. Pertanyaan malaikatnya sederhana, kenapa lu enggak berkedip? Susah mau berkedip gitu. Kan ditanya tuh di akhirat. Masalah enggak berkedip doang tuh. Kalau kita berkedip terus paling palingkan wajah, memalingkan wajah doang, atau menundukkan pandangan ke bawah doang, itu di akhirat itu jadi kebaikan. loh. Sesederhana masalah kayak gitu. Makanya Allah nyebutnya, فَمَيْا عَمَلْ مِذْكَوْا لَزَرْرَهِ Sekecil, zarroh baik yang khair atau yang syar. Ya roh pasti akan ada uh, hasilnya nanti di kehidupan akhirat, kehidupan kedua. Jadi kita bakalan bahas tentang etika Menyikapi berita bohong, hoax atau buhtan atau ifkun. Baik kita sebagai orang yang mendapatkan berita. Atau orang yang memberitakan. Atau orang yang diberitakan. Karena ada tiga orang nih yang terlibat dalam satu berita bohong. Yang menyampaikan berita. Yang menyebarkan berita. Yang menjadi korban berita. Tiga-tiganya ada pesan di dalam Al-Quran, bagaimana kalau kita terlanjur menyebarkan berita? Bagaimana kalau kita yang dengar berita, perlu enggak kita repost, Kita viralkan, bagaimana kalau kita yang jadi bahan pemberitaan atau korban fitnah, apa yang harus kita lakukan? Inilah pembahasan kita hari ini tentang hoax, tentang fitnah, tentang ifkun, tentang buhtan. Sebelumnya mari kita baca dulu satu paragraf ayat Al-Quran. Atau, maaf mungkin karena waktu kita terbatas. Saya yang baca, teman-teman menyimak ya. Coba buka surat An-Nur, surat 24, ayat 11. Surat An-Nur, surat 24, ayat 11. Saya akan baca dari ayat 11 sampai ayat dua puluh a'udhu <tuh> billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna al وبالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الذنب والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Jika anda mendengar, anda menurut anda dan menurut anda Menurut anda dan menurut anda dengan baik Dan mereka لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُهَدَاءِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا Allahي عليكم ورحمةوه في الدنيا والاخرة لمسكم في ما فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتكونون بأفواهكم وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنَ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِنْ سَمِعْتُمُوهُ كُلُّ مَا يَكُونُ لَنَا مَا يَكُونُ لَنَا أن نتكلم بهذا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَأْذُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ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 wa an Allāh rauf al-Rahīm. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu taala, pasti kita tahu adegan ini bercerita tentang tuduhan bahawa Aisyah dan Sofwan selingkuh. Ini berita bohongnya. Jadi saya gak akan kisahkan panjang lagi karena udah sering, mungkin sebagiannya udah pernah dengar bahwa Nabi pernah meninggalkan bukan meninggalkan mungkin ya gak sengaja meninggalkan Aisyah di sebuah perjalanan. Karena gak ketahuan Aisyah keluar dari tandunya Nabi melanjutkan perjalanan ketinggalanlah Aisyah di rest area. Ketinggalan nih. Dan rest areanya tuh jauh. Mungkin kalau sekarang tuh kita dari Surabaya pengen ke Bandung. Aisyah ketinggalan di Cirebon. Atau ketinggalan di e, Berbes. Lumayan jauh kan? Masih 4 5 jam lagi kesini. Nah, kenapa ketinggalan? Nanti cek lagi e, di banyak cerita-cerita tentang e, tafsir Hadisul Ifki judul kata kuncinya. Kalau mau googling atau mau nyari Hadisul Ifki. Saya udah sering nyeritain. Nabi pulang nih, Aisyah ketinggalan di sebuah area-area. Nabi biasanya kalau lagi touring kayak gitu suka nyuruh seorang sahabat sebagai tim penyisir. Siapa tahu ada yang helm jatuh, ada apa segala macam gitu kan ya. Nah dia nyisir nih. Yang nyisir tugasnya apa? Sofwan bin Muatol. Sofwan ini kebenaran adalah jomblo favorit di Madinah. Dia masih single, keren, muda. Uh, kece banget dan termasuk yang idola cewek-cewek Madinah gitu. Jadi cewek-cewek Madinah tuh banyak yang baper tentang Sofwan. Makanya kalau Sofwan udah live Instagram tuh udah banyak banget, viewernya tuh banyak banget. Karena Sofwan tuh keren secara fisiknya. Uh, good looking lah orangnya. Sofwan lagi nyisir di belakang. Pas lagi nyisir di sebuah area ternyata nemu sesosok cewek lagi ketiduran di batu duduk, tapi bersandar ke batu tidur. Maka akhirnya Sofwan pun uh, memberi tumpangan onta untuk Aisyah, cewek yang tadi tidur, dengan cara enggak boncengan. Sofwan narik tali kekang onta di depan, jalan kaki, sedangkan Aisyah naik ke atas onta Sof Sofwan. Jadi gak, mereka tuh enggak boncengan sama sekali. Mungkin apa uh, ini salah satu Etika sahabat ya terhadap perempuan walaupun saya nggak ngomongin hukum boncengan karena ada kondisi-kondisi tertentu yang jelas Sofwan jalan Aisyah di atas kendaraan di atas onta jalan Nabi udah sampai di Madinah Nabi itu kalau udah pulang touring tuh banyak banget tamu-tamu beliau di yang udah nunggu di masjid ada yang pengen bikin apa kerjasama ada yang pengen endorse ada yang pengen apa segala macam banyak lah ada yang endorse apa peci sorban nabi pakai endong saya foto ya ada segala macam gitu-gitu banyaklah di Madinah. Ini dengan konteks kekinian ya terjemahan eh, apa terjemahan bebas. Nah, karena nabi terlalu sibuk di masjid banyak tamu, nabi enggak sempat ngecek Aisyah udah pulang belum. Sehingga enggak ada berita aja tentang Aisyah. Orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, salah satu hobi mereka itu nongkrong di gerbang kota di jalan. Itu hobinya orang munafik zaman dulu enggak tahu zaman sekarang ya. Zaman dulu tuh hobinya orang munafik sama orang Yahudi nongkrong di ja di jalan di gerbang kota. Ngapain? Salah satunya mereka pengen tahu duluan berita-berita dari luar negeri. Jadi mereka kepo gitu. Kan berita zaman dulu itu dapatnya bukan lewat medsos ya, tapi lewat musa, musafir. Jadi kalau ada musafir datang, mereka mereka cegat, nanya, "Eh, ada ada update apa dari Syam?" Ada update apa dari Palestina? ada update apa dari Aleppo, dari Suriah, dari Yaman, dari Mesir. Mereka tuh kepo banget orangnya. Itu Yahudi sama Munafik. Muna Ngapain mereka mengupdate info? Supaya mereka bisa menyaring mana yang perlu disampaikan, mana yang gak perlu disampaikan. Kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka tuh mencuri informasi, rahasia. Ini mirip kayak kerjaan jin di langit. Jin itu salah satu hobinya adalah nongkrong di pintu langit pertama. Di sana mereka suka ngopi-ngopi, main gaplek gitu, ngapain lah pokoknya di di pintu langit pertama tuh nongkrong. Jin ya, kalau kita gak masalah main gaplek di tempat pos ronda. Lagian kan gak kepo siapa-siapa ya, kecuali di sebelah rumahnya sedia tempat rondanya, mungkin agak kepo dikit. Nah ini jin tuh nyuri-nyuri berita langit, di pintu lah langit. Jadi kalau misalnya Allah kayak mau menurunkan satu uh, kejadian atau mau me, Nurunkan satu peristiwa gitu. Jin nyari-nyari berita langit supaya ngapain? Berita itulah yang nanti akan dijual sama jin kepada para dukun. Karena berita itu kan uh, mahal ya. Jadi mereka tuh udah dengan kamera-kamera canggih jin tuh udah berdiri di pintu langit tuh. Begitu ada gosip dari langit, jin tuh udah langsung dapat turun nyari para dukun-dukun. Eh lo mau uh, apa? Dapat berita gak? Bayar dulu. Jadi jin tuh jualan, jualannya pakai apa? Pakai darah. Jadi alat tukarnya itu darah. apalagi Alat tukarnya itu mantra-mantra. Dan alat tukar paling mahal? Iman. Jadi mereka membeli iman manusia dengan menjual untuknya, memberi untuknya adalah beri berita. Salah satunya kayak ramalan, horoskop, kayak gitu-gitu. Dan emang sebagiannya benar. Sebagian doang ya. Kenapa? Karena emang dia nyuri-nyuri dari langit. Tuh kan benar. Berarti dukun ini, peramal ini tuh keren nih, bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dari mana dia tahu? Dari jin yang mencuri-curi berita darilah, langit dijual. Dan alat tukarnya apa? Iman. Maka siapa yang percaya dengan itu, berarti dia sudah menjual imannya. Kalau dia sudah menjual imannya, ditolaklah amal sholatnya. Kan orang kalau gak beriman, gimana pun dia sholat kan gak diterima kan? Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 40 tahun, yang jelas ditolak aja amal-amalnya. Ini kerjaan jin. Nah orang munafik sama orang Yahudi di Madinah sama kerjaannya sama jin. Nongkrongin gerbang kota, pengen update info dari luar negeri. Disaring sama mereka. Sampai ada timnya. Lo kalau info masalah cinta-cintaan, lo ini masalah politik, ini masalah siapa? Masalah sosial, masalah dagang. Gitu-gitu aja. Jadi mereka tahu banget tren dunia itu lagi ngapain. Ini orang Yahudi sama orang munafik di zaman Nabi. Lagi nongkrong-nongkrong, lagi pada uh, kayak apa ketawa-ketawa gitu sama teman-temannya. Tiba-tiba dari jauh terlihatlah sosok dua orang yang berjalan mendekati kota Madinah. Mulai mereka kepo, siapa-siapa-siapa, stalking gitu, siapa nih. Ternyata setelah lama diperhatikan, makin dekat-makin dekat, kelihatanlah wajahnya. Ternyata yang lagi jalan berdua itu, yang paling depan adalah Sofwan, Mumin, Soleh, Salah satu anak muda hijrah di kota Madinah. Yang kedua di atas kendaraan ada Aisyah, istri Rasulullah SAW. Ini berita nih, mahal nih. Begitu dekat, masuk gerbang kota. Sofon melihat orang Yahudi dan orang Munafik di gerbang kota. Sofon udah tutup mata aja. Duh, pas mereka lagi. Eh, bahaya banget nih. Mereka juga Pura-pura. Kayak nggak nggak tahu gitu sosok sibuk gitu eh ini apaan sih ini apa ini apa sih postingan yang terbaru apa gitu gitu sosok sibuk gitu kan kayak nggak ngeliat gitu namanya juga orang munaf munafik matamennya eh ini ada game baru loh ini keren banget ada segala macam misal terus nabi apa sofwan sama aisyah lewat mereka pada sosok kepo apa sosok sibuk autis gitu pas udah lewat langsung mereka heboh. eh yang barusan gua salah ngeliat nggak sih Enggak benar itu aisyah beneran itu aisyah hebo lah diantara mereka munafik dan orang Yahudi mulai memikirkan sebuah berita yang bakalan jadi viral banget. Ini bakalan jadi trending topik dan bagus juga untuk pengalihan isu nih. Mereka udah mikirin itu. Direkayasalah beritanya dan sulit untuk dituntut. Bahasanya tuh sederhana. Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Ada apa tanda tanya? Gitu kan? Tapi kan orang baca berita kan gak suka ngelihat tanda tanyanya. Langsung nyimpulin. Wah ada sesuatu nih. Kan gitu kan ya. Yang salah siapa? Bukan yang bikin beritanya. Yang salah yang merespon beri berita. Karena beritanya gak salah. Aisyah, Sofone pulang berdua. benar gak sih? Bener pulang berdua. Cuman kalimat yang pertanyaan ini nih bahaya. Ada apa? Tanda tanya. Mau dituntut? Gak bisa kan. Saya gak nyuduh Aisyah dan Sofone. cuma nanya ada apa? Kan suka gitu kan? Tanda tanya. Tapi udah kayak menjudge. Ini bahasa media banget dari dulu sampai sekarang. Itu udah mainstream media lah. Nah kita harusnya belajar dari sejarah yang udah 100 1400 tahun kayak gini. Jangan lagi kemakan oleh media-media kayak gitu. Dan Al-Quran udah ngajarin kita saking bahayanya hoax ini. Al-Quran sampe ngajarin kita satu halaman yang tadi saya baca loh. Biasanya ayat yang lain itu cuma satu ayat, satu baris, dua baris. Kalau ini saking bahayanya berita bohong, santai sampai satu halaman penuh ngebahasnya. Kan berarti penting banget. Kayak ayat tentang hutang tuh di akhir surat Al-Baqarah, satu halaman penuh cuma ngebahas tentang transaksi hutang piu, piutang. Saking bahayanya. Kenapa bahaya? Ini berpotensi memutuskan silaturahim, potensi jadi konflik, potensi jadi malah e, apa? retak dan perpecahan diantara tubuh kaum muslimin. Jadi Allah serius ngebahas bab hoax ini. Nah beritanya mau orang Yahudi mau orang munafik, eh tahu nggak? Kemarin gua ngelihat Aisyah sama Sofwan pulang berdua. Ada apa ya? Ngomong kepada temannya orang mukmin. Kan orang munafik sama orang mukmin itu nggak bisa dibedain ya. Yang bisa membedakan itu cuma Allah dan Rasulullah. Orang mukmin sendiri nggak ada yang tahu kalau ini munafik kalau ini mukmin nggak ada yang tahu. Di antara orang mukmin yang tahu siapa aja list orang munafik, cuma satu orang. Cuma satu orang, sahabat, yang tahu siapa orang munafik di zaman Nabi. Namanya Huzaifah. Cuman dia doang yang tahu. Dan itu pun rahasia dari Rasulullah. Kata Rasul jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Siap ya Rasulullah. Itu munafik, itu munafik, itu munafik. Nih, saya kasih tahu nih akun-akun orang munafik. Add apa, add apa, add apa. Jadi udah di list sama Nabi tuh. List orang-orang munafik. Dimasukinlah ke dalam grup. Grup WA gitu, namanya grup Munafikun. Nah, jadi siapa yang masuk dalam grup itu sudah dikasih tahu sama Nabi kepada siapa? Huzaifah. Tapi rahasia adminnya Huzaifah. Orang lain gak boleh tahu. Umar gak tahu, Abu Bakar gak tahu, yang senior-senior aja gak tahu. Siapa Munafikun? Sehingga ketika zaman Umar jadi Khalifah, Umar sempat khawatir, aduh gimana ya kalau saya termasuk dalam list itu gitu. Akhirnya Umar datang kepada Huzaifah Uzaifah, boleh nanya sesuatu enggak? Apaan ya Amirul Mukminin, boleh, boleh banget kata Umar. Uzaifah itu kan penjaga rahasia Nabi. Boleh enggak satu aja saya penasaran? Kan Nabi pernah ngasih tahu list orang-orang munafik kan kepada Uzaifah? Iya, kata Uzaifah. Ada enggak nama saya di dalamnya? Coba salehnya Umar. Ada enggak nama saya di dalamnya? Orang sekelas Umar yang udah sering Nabi bilang kamu itu mirip Musa, kamu itu mirip Nuh kan berarti mirip para nabi kan dua nabi lagi tuh Musa dan Nuh nggak tanggung-tanggung kalau satu nabi masih mending dua nabi sekaligus Musa itu ulul Azmi Nuh juga ulul Azmi eh ya ulul Azmi juga kan Nuh dan Musa nabi ulul Azmi rasul ulul Azmi kalau kalau e, Abu Bakar tuh Isa dan Ibrahim dua-duanya juga ulul Azmi jadi dua sahabat ini dipermisalkan oleh nabi di kayak dimirip-miripin sama nabi tuh kepada dua nabi yang lain. Jadi sekelas Umar yang kata nabi itu seandainya ada nabi setelah saya, kamulah orangnya wahai Umar, tapi tidak ada nabi setelahnya se setelah saya. Sekelas Umar yang jin aja takut kalau jin kalau Umar udah ngelewatin jalan Gatot Subroto tuh jin udah steril, enggak ada lagi yang lewat sini. Udah aman aja jalan situ. Nah, kalau Umar udah lewat puncak itu puncak steril, udah enggak ada lagi yang kayak gitu-gituan. Ini artinya Orang sekelas Umar masih khawatir. Jangan-jangan saya termasuk munafik. Terus gimana kita coba teman-teman? Masa kita mau ke Ah saya mah mukmin banget. Akhirnya kita ngejudge-ngejudge orang lain. Kamu neraka, kamu gak benar, kamu apa, apa segala macam. Sedangkan Umar aja masih khawatir tentang dirinya. Apalagi kita coba yang gak ada apa-apanya dibandingkan Umar. Jadi Umar itu gak sibuk menjudge orang lain. Sibuk ngejudge diri sendiri, sendiri ke orang lain. Dia ke, kayak nasihat, oke. Okay ngasih tahu oke, okay, tapi gak menjat sama sekali. Kalau ke dirinya, dia menjat. Jangan-jangan saya munafik nih. Nanya kepada Uzaifah, Uzaifah, saya termasuk orang munafik? Enggak. Uzaifah tersenyum karena yang nanyanya orang yang sangat istimewa dan penting banget untuk dijawab. Akhirnya Uzaifah menjawab, enggak, wahai Umar, tidak ada namamu di antara list orang munafik. Umar langsung takbir. Allah wakbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. gitu Coba, Masya Allah. Kalau kita kan, Uzaifah, ada gak nama si Fulan di situ Si Fulan, si Fulan, si Fulan. Nama kita gak nanya? Kegeeran banget kan ya? Kata Huzaifah kalau hidup di zaman kita. Terus lo gak nanya nama lo sendiri? Ya gak mungkin lah Huzaifah. Masa gue masa termasuk munafis sih? Halo gitu-gitu kan ya? Ini zaman sekarang nih. Kalau Umar gak? Dia gak peduli dengan orang lain. Baru dia nanya lagi setelah dia aman. Dia nanya. Huzaifah boleh nanya lagi gak? Apa? Masih kepo nih Umar. Uh, saya punya banyak pejabat. Umar itu kan orangnya disiplin banget dengan pejabatnya. Makanya pejabat Umar itu paling gak enak jadi pejabat Umar. Kalau jadi pejabat Usman, toleran. Kalau jadi pejabat Umar, wah susah. Semuanya gak boleh. Ketat banget seleksi pejabatnya Umar. Makanya Umar nanya kepada Huzaefa. di antara pejabat-pejabat saya, gubernur, bupati, RW, RT, camat, kepala desa, segala macam, menteri, ada munafikun gak? Kata Huzaefa, ada satu. Siapa, siapa, siapa? Rahasia dari Nabi. Saya gak akan kasih tahu. Tapi ini penting oleh Uzafah. Tapi Nabi suruh dia merahasiakan. Kalau seandainya boleh, Nabi sendiri udah membongkar dari zaman beliau. Kenapa Nabi merahasiakan daftar orang munafik? Karena ini biar jadi rahasia Allah dan Nabi saja. Sehingga gak boleh di zaman sekarang kita menuduh orang munafik itu gak boleh. Tapi mengatakan perbuatan munafik boleh. Menuduh orangnya munafik gak boleh. Ini perbuatannya munafik nih. Ini perbuatannya enggak benar nih boleh tapi orangnya munafik enggak boleh karena nabi aja tidak menjelaskan siapa daftar orang munafik di zaman beliau padahal udah jelas ada daftarnya untuk apa biar enggak jadi kekacauan di dalam tubuh kaum muslimin ada satu orang kata huzaifah umar kepo siapa siapa siapa stalking satu satu ada enggak nih postingannya yang aneh-aneh gitu enggak ada akhirnya caranya gimana kalau ada pejabat umar bin Khattab yang meninggal dunia Umar gak bakalan datang mensolati dia. Kecuali ngelihat Huzaifah datang mensolati dia. Jadi kalau ada yang meninggal pejabat nih. Misalnya ada bupati meninggal. Umar langsung datang ke rumahnya tapi gak mau sholatin. Nunggu dulu. Huzaifah udah datang belum? Belum Ya udah jangan disolatin dulu. Tunggu Huzaifah. Kalau Huzaifahnya datang mensolati. Baru mereka ikut mensolati. Kalau Huzaifahnya gak datang berarti dia munafik. Maka mereka gak akan mensolatinya. Ini cara Umar ngepoin orang munafik. Cuman ya gak bisa dipraktekin sekarang udah nggak ada Uzayfa, saya tunggu aja kalau Ustar belum datang saya nggak mau nyolatin, kan belum tentu dia munafik kan ya bisa jadi Ustarnya nggak datang karena emang nggak dikasih tahu kalau ada yang meninggal jadi kita tunggu aja berhari-hari nggak akan ada yang datang, maksudnya teman-teman orang munafik ini nggak ketahuan jadi dengan orang mumin itu ngeblend kayak temenan, sahabatan padahal yang satu mumin sejati yang satu munafik, nah yang munafik bilang eh gua kemarin ngelihat Aisyah sama Sofwan pulang berdua ada apa ya? Oh ya begitu ya dan gue pernah dengar berita katanya dari dulu tuh Sofwan emang seneng sama Aisyah pengen nikahin Aisyah cuma udah terlanjut jadi istri Nabi oh gitu banget ya kayaknya nih ada ada sesuatu nih ya udah yuk kita tanya-tanya informasinya berkembang berkembang berkembang berkembang sampai akhirnya berubah drastis 180 derajat bahwa Aisyah dengan Sofwan selingkuh yang bilang Aisyah Sofwan selingkuh siapa bukan orang munafik. Bukan orang Yahudi, orang mu'min sendiri. Gara-gara apa? Repost, tapi captionnya ganti. Tadi postingan pertamanya, Aisyah, Sofon pulang berdua. Ada apa? Tanda tanya. Di repost. Iya, iya, ternyata repost lagi. Wah, bahaya nih. Repost lagi, repost lagi. Akhirnya lama-lama, infonya nambah, nambah, nambah, nambah. Jadilah postingan yang paling viral itu adalah yang captionnya paling panjang. Memang sih saya juga pernah dengar dulu Aisyah tuh kayak gini, gini gini gini gini panjang gitu. Inilah yang viral. Bukan berita yang pertama yang viral, yang ini nih yang viral. Makanya coba teman-teman perhatikan di ayat 11, Allah bilang, "Innal ladzina ifki usbatum minkum." Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong itu adalah golongan kalian sendiri. Artinya sesama orang mukmin. Bukan orang munafik yang nyebarin berita bohong. Bukan orang Yahudi yang nyebarin berita bohong. Kalian yang nyebarin. Mereka cuma bikin satu berita pertama. Terus kalian yang ngeripos. Jadi ayat yang kita baca tadi. Satu halaman. Bukan ayat tentang orang yang memfitnah. Tapi ayat tentang orang yang menyebarkan fitnah. Kalau yang memfitnah gak usah dibahas lagi. Udah jelas. Nanti ada di surat. Al Almunafikun. Surat At-Taubah. Banyak surat tentang mereka. Tapi justru yang Allah bahas di surat An-Nur. Orang yang ngeripos fitnah. Orang yang ikut menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Sehingga Allah mengatakan, sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong itu adalah Usbatum minkum. Itu adalah sebagian dari golongan kalian, bukan orang lain. Termasuk sahabat-sahabat, senior sekalipun. Bayangin, sekelas sahabat kemakan sama isu kayak gini. Kemakan hoax, sampai akhirnya mereka ngeripos. Kelasnya sahabat loh. Yang udah ketemu Nabi, belajar langsung ke Nabi. Ibadah malamnya udah di atas rata-rata. Yang kalau sholat itu ada yang satu malam cuma berdiri aja sepanjang malam. Kenapa? Karena bacaannya panjang banget. Ada yang sujud aja karena doanya panjang banget. Kita gak kayak gitu-gitu amat. Apalagi kita. Sekelas mereka yang ahli ibadah bisa ngeripos berita bohong. Makanya harus sangat hati-hati, hati-hati. Artinya... Sahabat itu enggak ada niat buruk untuk Aisyah dan Sofan. Pasti bukan karena itu. Cuman masalahnya mereka terlalu gampang mempercayai berita yang belum jelas kebenarannya dan nge-repost. Itu masalahnya. Jadi Allah enggak nuduh yang menyampaikan berita ini yang ada dengki sama Aisyah dan Sofan. Enggak. Yang dengki itu orang munafik. Orang mukmin enggak ada dengkinya kepada sesama mukmin. Cuman kok terlalu gampang ngeyebarin beri berita jadilah fitnah, jadilah berita bohong. Sama kayak mungkin ada yang Bikin sebuah postingan tentang guru kita, ustadz kita, ulama kita. Terus kita pas tahu itu langsung kayak nge-repost gitu, nge-repost, nge-repost. Nggak ada niat apa-apa. Atau bukan postingan, kontennya nih. Ada sebuah ceramah yang kalau dipotong jadi nggak jelas maksudnya. Karena ceramahnya satu jam setengah. Dipotong jadi cuma tiga menit di Youtube nih, di sebuah channel gitu. Nah potongan ini hasil editan kan. Diambil dari menit keberapa, menit keberapa, jadilah satu tayangan gitu. Nah, setelah ditayang 3 menit, maka kontennya berubah. Jadi ada judgement di dalamnya. Kayak dulu saya pernah ada yang posting isi ceramah saya bahwa doa itu enggak usah keras-keras. Pelan-pelan juga sampai menggetarkan langit seperti doa Nabi Yunus di dalam perut ikan. Enggak mungkin saya ngomong kayak gitu doang. Saya tuh kalau ceramah pasti ngebalance. Kalau udah ngomong bagian ini, pasti saya recovery dengan bagian yang lain misalnya. Dan itu sadar banget kalau saya ngomong kayak gitu. Misalnya saya bilang, doa itu pelan-pelan juga gak apa-apa. Tapi di akhir saya pasti bilang, walaupun doa keras-keras juga tidak masalah. Karena kalau kita doanya bareng-bareng, dikeraskan supaya yang lain dengar Pasti ada yang kayak gitu di bagian akhir. Tapi itu dibuang. Diambillah hanya bagian doa itu pelan-pelan aja. Kesannya saya melarang doa yang keras. Keraskan benturan nih. Di antara Mazza Fiki kan ya, Rame, ada yang nanya, ah oh, Ustaz Hanan mengharamkan doa rame-rame, zikir rame-rame. Siapa bilang, orang saya juga ngelakuin. Ini gara-gara ada postingan yang editannya, niatnya baik pasti. Ngapain? Tebar ilmu. Tapi ternyata niat baik juga belum cukup teman-teman sehingga kenapa saya kadang-kadang suka ngelarang jangan ya jangan bikin sendiri mending repost saja yang udah disebar, ditebar oleh kita dari IG saya channel pemuda hijrah itu aja repost kalau mau menebar kebaikan daripada ngedit sendiri kontennya berubah malah jadi bahaya jadi fitnah diantara para ulama kan kan ramainya diantara para ulama ini bukan gara-gara mereka ramai kadang-kadang gara-gara parah. Uh, pendengar kita sebagai uh, toli bul ilmi pencari ilmu mari pas kajian mereka tapi nggak utuh sehingga akhirnya kajian itu kadang-kadang nggak mention pendapat ustadz ini tentang ustadz itu kita yang bikin lo captionnya, Padahal ustadznya juga nggak ngomong kayak gitu, bahkan pas kita dengar ceramahnya nggak nyebut nama orangnya, tapi kita langsung menyimpulkan di captionnya di judul postingan kita pendapat ustadz A terhadap ustadz C. Pas kita dengar ceramahnya, enggak ada ngomong ustaz sih, tapi disimpulkan sehingga di-repost-repost eh, rame. Ini namanya usbatum minkum. Ini yang disebut dengan golongan kalian sendiri yang bikin heboh. Bukan orang munafik, bukan orang Yahudi. Itulah kenapa teman-teman, ini penting untuk kita pelajari. Itu satu poinnya ya, bahwa ternyata berita bohong itu bukan karena niat orangnya jelek, belum tentu. Kadang niat orangnya baik justru. Kadang niat orangnya justru pengen berdakwah pengen menyebarkan ilmu, tapi jadi berita bohong. Bisa kayak gitu. Bukan karena orangnya ada dengki, bukan. Tapi karena orangnya terlalu gampang percah, percaya dan gak cross-check dulu. Nah ini yang jadi masalah. Kalau dengki, insyaallah itu bukan sifat orang mukmin Tapi kalau gampang percaya, bisa banget. Saking solehnya, dia jadi polos. Kan orang soleh itu gak ada curiga-curiganya ya. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, sejarah hadis palsu. Bukan hadis dhaif, Kan ada hadis sahih mutawatir. Ada hadis sahih. Ada hadis hasan. Ada hadis dhaif, Ada palsu kan. Beberapa jenjang hadis. Yang paling parah kan hadis palsu. Bisa dibilang bukan hadis ini. Emang palsu. Ternyata hadis palsu ini paling banyak justru disebarkan oleh ulama-ulama yang soleh. Kok bisa gitu Ustadz? Kenapa orang soleh malah menyampaikan hadis palsu? Kenapa? Karena orang soleh itu terlalu husnuzon. Sehingga ketika ada yang datang kepada dia ngomong gini saya mendengar Rasulullah bersabda gini, gini, gini, gini, gini, padahal dia gak dengar padahal dia gak tahu kalau itu hadis dia nyampaikan kepada ulama yang soleh, ulama yang soleh berpikir, gak mungkinlah dia bohong atas nama Nabi kan gede banget dosanya kan ya siapa yang sengaja berdusta atas nama Nabi dapat kursi khusus di dalam neraka bukan langsung neraka, dapat kursi Udah di tag tempatnya di neraka, udah ditulis namanya tuh. Ini book ya, udah reserve gitu. Jadi orang mau masuk ke neraka, aduh udah reserve semua nih, udah gak jadi dia, ke surga aja. Gara-gara banyak yang mengatasnamakan Nabi. Nah dia tuh mengatasnamakan Nabi sehingga ulama gak, gak percaya, gak mungkin lah dia bohong atas nama Nabi. Apalagi dia orangnya baik dan segala macam, gak mungkin lah dia bohong jadi percaya. Disebarkanlah oleh ulama ini kepada murid-muridnya. Murid-muridnya dengar dari ulama. ustad ya gak mungkin bohong dong. Akhirnya disebar. Tersebarlah hadis palsu. Bukan gara-gara orang yang menyebarkannya benci sama nabi. Bukan gara-gara orang yang menyebarkannya dengki sama Islam. Bukan. Karena orang yang menyebarkannya terlalu husnuzon. Dan ini yang terjadi di dalam sejarah Aisyah dituduh seling selingkuh. Kenapa sampai sekelas sahabat ring satunya Nabi ikut menyebarkan fitnah. Karena mereka dengarnya dari teman dekat yang gak mungkin bohong. Teman dekat dari teman dekatnya lagi. Terus aja gitu. Sehingga, jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang siapa-siapa. Saling kayak gitu dan semuanya merasa kayaknya dia gak mungkin bohong. Gak mungkin bohong. Gak mungkin bohong, Tersebarlah berita itu. Sampai saking berita ini heboh, Nabi aja hampir percaya loh. Nabi aja hampir percaya. Kenapa Nabi hampir percaya? Nabi dengarnya dari ring satunya. Yang ring satu ini enggak mungkin bohong kepada Nabi. Saking Nabi hampir percaya, Nabi datang klarifikasi kepada Aisyah. Aisyah, benar enggak tuh berita? Kata Aisyah, kalau saya bilang benar, Allah Maha tahu itu dusta. Kalau saya bilang dusta, Nabi enggak percaya sama saya, lebih percaya sama omongan orang. Maka saya enggak akan komen kata Aisyah, saya hanya akan menghadap kepada Allah, ya Allah tolonglah saya. Ini nih, poin kedua ya. Sebagai korban berita, kalau kita diberitain kayak gitu, daripada kita heboh ikut-ikutan heboh, klarifikasi boleh, tabayun boleh, tapi terlalu larut dalam tabayun sampai melibatkan followers, melibatkan media sosial, melibatkan media televisi, ini justru jadi masalah besar teman-teman. Biarkan masalah keluarga kita jadi masalah pribadi kita, gak usah di-share keluar. Jangan libatkan followers kepada masalah pribadi, pribadi gak sehat. Udah aja masalah pribadi, masalah pribadi. Masalah bareng-bareng, kayak misalnya hal-hal yang seru, oke okay, kita share. Tapi kalau masalah keluarga, jangan di-share. Jangan libatkan uh, sosial dalam masalah keluarga kita. Karena mereka gak semua harus tahu. Kok gitu banget sih Ustadz, eksklusif, sombong. Ini bukan bab eksklusif. Ini adalah aurah. Aurat itu dalam Islam bukan cuman tubuh, teman-teman. Maaf ya. Pakaian dalam itu aurat. Terutama buat cewek. Makanya jemuran segala macam itu dalam Islam sebetulnya diatur nggak mentang-mentang kita udah menutup aurat terus pakaian dalam kita di mana-mana kelihatan kenapa kalau traveling kan karena saya sering traveling itu taulah SOP traveling itu ada kayak eh, BTS kalau buat cewek terus ada case khusus buat maaf pakaian dalam kan biar apa kalau ada pemeriksaan di airport segala macam dibuka atas kita nggak atau kita kayak ada ketinggalan harus masukin barang buka masa keluar semua kan nggak enak tuh ngelihatnya Apalagi yang ngeliat laki-laki kan pingsan, kasihan kan ya. Mending ditutupin, pakai resleting. Jadi kayak tertata rapi gitu. Kalau saya traveling tuh dibikin rapi banget tuh. Pas orang buka, wes uh, uh, apa udah rapi, tutup lagi. Kan enak nyari-nyari barangnya tuh. Ada orang pas dibuka, isinya aurat semua. Justru yang aurat ditaruh paling atas kan bahaya nih. Masih mending kalau ditaruh di bawah, kemudian kadang-kadang kebuka. Enggak sengaja-engaja lagi nyari-nyari barang kelihatan. Ini udah aurat, ditaruh di atas. Pas kebuka langsung berjatuhan. Ini enggak bagus. Ternyata aurat itu bukan cuma badan. Pakaian dalam itu aurat. Termasuk aib keluarga itu aurat. Aib keluarga itu au, aurat. Jadi enggak boleh aib keluarga kita itu dilihat orang lain. Ini bukan masalah kita orangnya terbuka, humble dengan followers. Bukan. Jadi enggak boleh melibatkan followers dalam urusan keluarga. Karena mereka akan menjudge, menyimpulkan secara subjektif dan gak tahu masalah yang sebenar yang sebenarnya. Jadilah heboh. Dan ketika dicium oleh beberapa media, diberitakan lebih heboh lagi dengan persepsi mereka. Jadilah berita dan mereka menghasilkan plus menambah fitnah diantara kaum muslimin Dan kita gak usah diripos. Kayak kemarin misalnya ada berita heboh tentang siapa gitu kan ya diantara selebgram. Heboh di media. Kita gak usah repost. Ustaz saya cuma nge-share ke teman saya doang. Kalau di Instagram kan bisa nge-share gitu kan ya. Nge-share ke teman saya. Nih sekarang mereka ternyata udah mulai masuk ke pengadilan. Di-share. Gak usah. Diamin aja. Ustaz saya cuma pengen ngasih contoh. Supaya kita jangan kayak dia. Ke calon saya. Gak usah. Diamin aja. Kalau perlu kita gak usah komen. Ngebelain dia. Kan kadang banyak haters kan. Ada yang pro ini, ada yang pro itu. Kita gak usah ikut komen. Kenapa? Makin kita komen, berita itu makin viral. Makin kita komen, berita itu makin seru. Justru ketika kita diamin, berarti kita sedang berusaha untuk membiarkan berita itu hilang dengan cepat. Itu sikap saya terhadap gosip-gosip yang ada di sosmed. Saya kalau ada gosip tentang teman saya, murid saya, saudara saya, guru saya di sosmed dan banyak sekarang kan. Ada yang saya kenal beberapa teman-teman uh, yang selebgram dan dia dai kayak gitu-gitu ada berita tentang dia, keluarganya. Saya enggak mau komen sama sekali. Bayangin kalau saya komen di dalam postingan dia, ada yang haters terus saya klarifikasi. Eh kamu jangan gitu sama dia, dia itu kayak gini-gini. Kalau saya komen makin heboh jadilah berita itu enggak pernah selesai. Terus berminggu-minggu. Karena saya diamin, teman-teman diamin, kita diamin. Berita itu jadi gak laku, maka hilang sendiri. Itu cara kita menyelesaikan berita bohong. Bukan justru di komen. Biarkan yang bersangkutan aja komen sebagai tabayun sederhana, sisanya diamin. Jangan di repost. Termasuk kayak misalnya ada film-film yang kayaknya secara moral gak bagus. Jangan diplesetin. Ketika kita kitaplesetin, malah kita mempopulerkan adegan-adegannya misalnya ada film dengan kata-kata yang kayak gimana gitu kan ya kita plesetin versi syariat buat apa coba nggak usah biarin aja nanti makin lama orang jadi nggak nggak heboh udah aja hilang muncul lagi tren baru Indonesia tuh kan trennya cepat banget berubah-ubah ya. batu akik telolet segala macam kan dulu tuh cepat banget tuh tren di Indonesia tuh keren banget lah pokoknya Indonesia tuh menurut saya mirip Mesir loh Malaysia tuh mirip Arab Saudi. Tenang, apa anteng-anteng anteng aja Kalau Indonesia, Mesir banget lah Trend itu dalam sehari bisa sampai tiga Berubah tiga kali Saking hebohnya Dan dan bahasanya gaul banget Bahasa Arab yang paling gaul itu bahasa Mesir Sampai jauh dari bahasa aslinya Kita bilang eh, Bahasa Arab apa? Mada Bahasa Mesirnya Eh, gak nyambung kan? Jauh banget tuh Saking gaulnya orang Mesir Sampai orang Mesir kalau ngomong Walaupun kita udah belajar di gontor, gak ngerti mereka ngomong apa. Ustadz kan udah belajar di gontor, bahasa Arabnya udah lancar. Tapi ini bukan bahasa Arab, bahasa slang. Saking gaul, gaulnya. Indonesia tuh gitu banget tuh. Bahasa gaulnya udah gak nyambung lagi dengan bahasa baku yang di kamus. Sampai kemarin saya posting GR, banyak yang nanya, GR itu apa? Gak ngerti GR itu apa? Karena orang Malaysia kan gak ngerti GR ya? Saya juga bingung, GR apa ya? Bahasa Malaysia ya? Akhirnya ternyata ada yang ngasih tahu itu apa? perasaan ternyata. Perasaan bahasa Indonesia meras. Beda lagi itu. Ini artinya tren itu banyak banget di Indonesia kalau kita ikut nge repost, ikut nge komen, akhirnya minimal nge like aja. Berarti kita membiarkan tren itu bertahan lama. Kalau dia negatif, berarti kita membiarkan kemungkaran bertahan lama. Jangan di komen, jangan apalagi di repost. Nge like aja, jangan. Kalau view kadang-kadang kepo gitu view aja udah udah cukup view doang. Tapi jangan di like. Tapi usah ada hater hater nggak usah di komen, biarin aja. Lama-lama dia hilang sendiri. Ini teman-teman. Jadi Usbatum minkum kalimat di ayat 11 itu berita bohong itu ternyata yang nyebarin adalah kalian sendiri. Kedua. Coba perhatiin ayat 15. Id talaqqunahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa bi ilm. Ketika kalian saling menyebarkan berita itu dengan lisan kalian Kenapa Allah ngomongnya dari mulut ke mulut? Ini jadi peribahasa Indonesia. Alsinah dari mulut ke mulut. Kenapa? Karena beritanya nggak disaring dulu dengan fikiran dan hati. Langsung aja dari mulut sampein lagi, sampein lagi. Nggak mikir, ini benar nggak ya? Nggak ngerasa gimana kalau saya jadi korban berita ini? Ini maksudnya menyebarkan berita tanpa merasa, tanpa mi mikir. Nah kita sebagai umat berfikirlah, benar nggak sih ini? Terus ngerasainlah kalau kita jadi bahan berita itu nyaman gak sih? Kalau kita gak nyaman jangan sebarkan berita orang lain. Karena perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Terus kalimat berikutnya. azim. <tul> Kalian nganggap berita ini hayin. Sepeleh. Wahuwa <tul> inda Allahi azim. Padahal berita ini di sisi Allah azim dosa yang sangat besar. Kan sepele banget kan cuma repost doang. Kan sepele banget kan cuma ngomong doang. Kan sepele banget kan cuma menyampaikan doang. Tapi di sisi Allah azim dosa besar loh. Kalau itu hoax itu jadi dosa besar. Apa dosa besarnya? Dosa besarnya pertama kita menyak, apa memfitnah orang lain. Yang kedua kita menyebarkan kekacauan di dalam tubuh kaum muslimin. Memfitnah aja udah cukup besar dosanya. Apa dosa fitnah? Dosa dia ditransfer ke kita, pahala kita ditransfer ke dia. Mau gitu? Udahlah pahala kita sedikit ditransfer ke orang pula. Dosa dia banyak dikasih ke kita. Masuklah kita ke dalam neraka gara-gara dosa orang lain. Masuklah dia ke dalam surga gara-gara saleh dan amal ibadah kita. Fitnah? Ringan mengucapkannya, tapi besar efeknya di sisi Allah Subhanahuwataala. Watah sabunahu hayyinan wahwain dawllohi azim. Bukan kabir, bukan penting, bukan muhim, tapi azim. Azim ini artinya gede banget loh. Sampai Allah aja marah banget ketika ada orang yang menyebarkan berita bohong. Jadi poin kedua, eh poin ketiga, jangan ngeremehin hoax, jangan ngeremehin berita bohong. Jangan ngeremehin walaupun cuma sekedar repost. Jangan ngeremehin walaupun sekedar broadcast. Kayak kemarin ada berita bohong tentang grup WA atas nama saya. Heboh kan? Grup WA atas nama grup Hanan Ataki. Kapan saya bikin grup WA? Akhirnya di dalamnya tuh niat yang adminnya bagus. Pengen nyebarin dakwah. Tapi atuh jangan pakai nama saya. Nanti kalau ada apa-apa saya yang jadi... Harus tanggung jawab. Kayak ada konten yang enggak sesuai. Belum lagi na'udzubillah kalau sampai dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Kan sudah banyak korbannya. tuh. Di Cirebon kemarin korban 7 juta. Di daerah Sulawesi 12 juta. Kenapa? Mengundang ustadz minta di transfer. Acara udah siap, ustadznya enggak datang. Terus nge-DM saya. Ustad kok belum datang? Datang kemana? Acara kita ini jamaah udah pada ngamuk-ngamuk. Kenapa ngamuk? Kan saya enggak dikasih tahu ada acara. Karena saya enggak tahu, yang diundang bukan Ustadz, yang diundang hoax tadi itu. Admin sebuah akun yang enggak benar, yang memanfaatkan nama-nama beberapa Ustadz untuk kepentingan dia. Kan undangan Ustadz banyak banget sekarang, berseliweran. Dia pakai kesempatan nih, oportunis gitu. Uh, kirim dulu ya transfer buat uh, apa uh, transportasi. Oh siap Ustadz, orang kan Husnuzan sama Ustadz ya, transfer aja rekeningnya. Walaupun namanya beda dia ah, mungkin Ustad pakai nama adminnya, manajernya udah transfer aja, udah transfer, ditelepon, benar diangkat, kalau nggak diangkat masih curiga, diangkat, halo, halo Ustad, udah transfer, oh iya makasih, jazakumullah ker, pakai bahasa bahasa aktivis, jazakumullah, ker, semoga Allah membalas kebaikan, doa doain, oh iya masya Allah masya Allah, tapi by the way Ustad suaranya agak berubah, <laughs> ya nih saya lagi pilek, cina, coba, udah digituin aja nggak curiga. Akhirnya banyaklah yang berjatuhan korban. Untuk itulah saya agak sedikit bawel orang yang mengatasnamakan saya. Untuk hal kayak gini karena kasihan kalau jadi ada yang tambah korban. Ini namanya menganggap sepele, menganggap hal ini biasa aja. Azim di sisi Allah itu besar, bahaya. Terus yang keempat. Ayat 12. Poin yang keempat ayat 12, ini saya singkat aja. Gimana cara kita kalau misalnya dapat berita kayak gitu? Laula itsamiatumuhu, zannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khayra. Harusnya kita berbaik sangka. Bi anfusihim, seperti kita berbaik sangka terhadap diri kita sendiri. Wa qalu hadza mubin dan mereka bilang enggak Ni benar nih. Ini hoax nih, ini gak, gak mungkin kayak gitu. Harusnya kita kayak gitu. Ngomong kayak gitu bukan di sosmed. Untuk diri kita sendiri, untuk teman kita. Ada kasus ketika Aisyah dan Sofwan dituduh selingkuh. Suatu saat dalam masalah yang lagi trending topik kayak gitu. Seorang sahabat namanya Abu Ayub Alansori pulang ke rumah. Terus sampai di rumah, istrinya juga kan sesama ibu-ibu kayak gitu. Sosialita pada heboh juga kan ya. Di antara bapak-bapak heboh, di ibu-ibu sosialita heboh. Istrinya sebagai insan sosialita gitu nanya ke suaminya, "Ya Abu Ayub," kata istrinya, "Kamu udah dengar belum gosip tentang Aisyah?" "Udah," kata Abu Ayub sambil makan. "Terus gimana?" "Ya enggak gimana mungkin," kata Abu Ayub. "Kan dia easy going gitu kan?" Kata istrinya, "Tapi kan ini heboh banget, wahai Abu Ayub. Apa bener tuh Aisyah kayak gitu? bener tuh, Safwan kayak gitu. Kasian banget ya Rasulullah sampai gitu-gitu." Akhirnya Abu Ayub nanya kepada istrinya, "Wahai istriku," kata Abu Ayub. "Gimana pendapat kamu?" kalau orang ngomong kayak gitu tentang aku bahwa aku selingkuh, mungkin gak? kata istrinya, ya aku gak akan percaya sih, soalnya kamu suami yang setia soleh, gak mungkin melakukan itu kata Abu Ayyub terus gimana kalau ada yang menyampaikan berita gitu tentang kamu, bahwa kamu tuh selingkuh mungkin gak? nausbillah yang gak mungkin lah kamu macam-macam aja sih tentang aku, kamu memang percaya, enggak ya gak mungkin aku selingkuh kan aku takut sama Allah kata istri Abu Ayyub, apa kata Abu Ayyub wah oh, istriku, sofon itu lebih soleh dari aku kalau aku aja kamu gak, bilang gak mungkin, apalagi Sofwan. Aisyah itu lebih solehah dari kamu. Kalau kamu aja gak mungkin, apalagi Ah Aisyah. Ini cara paling hebat, paling bijak menyikapi berita. Kalau kita ngerasa kita aja gak mungkin, apalagi orang itu. Makanya Allah mengatakan dengan bahasa Berbaik sangka kepada diri sendiri. Maksudnya, kayak gimana kita berbaik sangka ke diri sendiri, harusnya kayak gitu juga kita ke orang lain. Kayak misalnya ada yang nuduh bahwa kita itu nyuri uang, Uh, uh, ada yang duduk teman kita nyuri uang terus kita bilang, ya enggak mungkin kalau belum terbukti jangan percaya sampai terbukti, dan yang membuktikan itu adalah orang yang punya kepentingan dalam hal itu kita, enggak lah, karena saya juga enggak akan ngelakuin itu, berarti dia lebih soleh dari saya juga enggak bakalan kayak gitu ada orang misalnya kita lihat uh, lewat berdua, atau boncengan sama siapa gitu terus curiga, wah kemarin dia ternyata boncengan sama cewek, siapa tahu cewek itu adalah kakaknya, adiknya Istrinya, anaknya gitu kan ya. Atau siapa, gak mungkin mantannya lah. Masa mantan masih boncengan kan gak mungkin banget ya. Nah bisa juga mantannya yang udah halal gitu kan ya. Jadi jangan langsung percaya. Karena saya juga kalau jadi dia gak bakalan mau kayak gitu. Maka insyaallah dia yang lebih soleh dari saya gak bakalan kayak gitu. Berbaik sangkalah kepada orang lain. Seperti kita berbaik sangka kepada diri sendiri. Yang terakhir yang kelima. Kalau kita jadi korban, jadilah seperti Aisyah. Minta kepada Allah. Curhat kepada Allah. Ketika kita curhat kepada manusia, Allah tidak akan terlibat. Ketika kita curhat kepada Allah, mungkin manusia tidak terlibat. Tapi keterlibatan Allah itu jauh lebih baik daripada keterlibatan manusia. Lima itu poin tentang hoax, teman-teman. Pertama, ternyata berita bohong itu kadang-kadang tersebar di antara orang yang beriman. Yang udah hijrah, yang rajin talim, bahkan ulama sekalipun. Kenapa? Terlalu polos. Terlalu gampang ngeri, ngeri pos. Kedua, apa tadi teh? Ya gitulah pokoknya lima. Udah dicatat kan? Kalau enggak ntar tinggal ditayangin lagi di Youtube. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Maaf, udah maghrib. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ini sebagai sebuah landasan kita dalam bersikap. Bukan sekedar wawasan. Barakallahu liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'idni ya Rahman Ya Rahman Işrach صدري القرآن